ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun ya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 wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa bid'ah wa bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan tentu saja sebagai hamba yang beriman, hamba yang senantiasa berupaya tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Di antara hikmah Berpuasa Yaitu Kita dilatih Kita senantiasa diingatkan Untuk berupaya Mengendalikan Keadaan diri kita. Mengendalikan diri. Agar tidak terjatuh. Kepada perbuatan-perbuatan. Yang menimbulkan mafsadat. Kepada perbuatan-perbuatan. Yang akan merugikan. Diri kita dan orang lain. Merugikan diri kita. Tidak hanya di dunia. Tetapi juga di alam kehidupan akhirat nanti maka dengan berpuasa kita dilatih untuk selalu bisa menguasai diri selalu mengendalikan diri ada beberapa hadis dari Nabi saw yang menunjukkan kepada kita betapa berpuasa itu diantaranya melatih kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Satu contoh misalnya di dalam kalimat. Hadith nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari abi hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan al-bukhari -Al dan muslim hadis ini terdapat di dalam as sahihain rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhath fa insabbahu ahadun awqata lahu falyaqul inni saaimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Apabila satu di antara kalian pada hari itu tengah berpuasa, maka hendaklah tidak melakukan refah. Fala yarfud. Maka janganlah ia Mencela, janganlah ia melakukan atau mengungkapkan kata-kata yang keji, mengungkapkan kata-kata yang kotor, menjelek-jelekan, atau yang selainnya. Walayashab, dan jangan pula berteriak-teriak menghardik mengecam, merendahkan, dengan cara berteriak-teriak suara yang keras, itu adalah bentuk larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang yang tengah berpuasa. Bahkan, bain sabah ababilah. Bain sabah ahadun, apabila ada seseorang yang mencela dirinya, auqatalahu, atau mengajak berkelahi, mengajak bertengkar. Faliakul, maka ucapkan kepada orang yang mengajak, menantang, bertengkar, menantang, bertengkar, menantang berkelahi tersebut, katakan kepada dia, Inni sa'imun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menunjukkan betapa seseorang yang tengah berpuasa tidak kemudian terprovokasi oleh situasi keadaan di luar dirinya tidak terpancing oleh Orang-orang yang menyengaja, orang-orang yang memiliki akhlak yang rendah Untuk kemudian melakukan pembalasan Maka orang yang berpuasa tidak demikian Diajak berkelahi, diajak bertengkar Orang yang berpuasa malah mengatakan ini soa imun, saya sedang berpuasa itu menunjukkan bahwasannya Sifat pembawaan orang yang berpuasa Merdam Sifat pembawaan orang yang berpuasa Merdam meredam keadaan dirinya Untuk tidak kemudian meluapkan emosi Marah Membalas Tetapi justru Ia Menghindari menghindari situasi-situasi yang akan lebih buruk lagi apabila situasi ataupun orang yang berusaha untuk memancing emosinya kemudian dilayani. Disinilah bagaimana hikmah berpuasa itu bisa menjadi sesuatu yang mengontrol diri seseorang sehingga orang yang berpuasa alam sadarnya senantiasa stabil keadaan pikirannya keadaan jiwanya senantiasa dalam keadaan stabil sehingga pengendalian diri bisa dengan mudah ia lakukan Kemudian lagi misalnya contoh dalam hadis yang lain, bagaimana berpuasa itu adalah upaya untuk bisa menahan diri, upaya untuk menahan diri, dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Contoh dalam riwayat yang lain, Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Yatruku ta'amahu, washarabahu, wasshahuatahu min ajli. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Yatruku ta'amahu, orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, washarabahu. Meninggalkan minumnya, artinya tidak minum. wasyahwatahu tidak melampiaskan syahwatnya. Min ajli, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asyamuli, berpuasa itu, puasa itu adalah untuk diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajazibihi, dan saya yang akan membalas puasa hambanya tersebut. Walhasanatu bi asri amtaliha dan kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat yang semisalnya di dalam hadis Nabi saw ini pun kita akan dapati bagaimana seseorang yang berpuasa dengan dengan sebab karena Allah subhanahu wa taala dengan sebab ia ingin menunaikan apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menahan diri, meninggalkan untuk tidak makan, minum. Untuk tidak kemudian melampiaskan syahwatnya. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ia lakukan yang seperti itu. Di siang hari. Dimulai ketika fajar diakhiri ketika Gurubus syams, Matahari tenggelam ia berupaya untuk meninggalkan makan minum dan tidak melampiaskan syahwatnya ini menunjukkan orang yang berpuasa mengendalikan dirinya untuk tidak terjatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala inilah tingkat pengendalian diri Maka, seseorang yang ingin bisa mengendalikan dirinya, ingin bisa agar kontrol diri itu senantiasa tumbuh pada dirinya, diantaranya adalah dengan menunaikan puasa. Karena dengan berpuasa, akan tumbuh hikmah pengendalian diri tersebut. Maka, kalau kita perhatikan, apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berpuasa adalah kemampuan untuk bersabar. Kemampuan untuk senantiasa mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan puasa itu sendiri atau perbuatan-perbuatan yang akan merusak nilai atau merusak amalan puasanya. Maka yang demikian ini perlu kesabaran. Karena kata as-sabru as maknanya adalah al-habsu wal-man'u. Al-habsu menahan wal-man'u mencegah. Orang yang berpuasa situasi keadaan dirinya berupaya untuk Al-Habs wal-Mana'u. Al-Habs wal-Mana'u. Berusaha untuk menahan, berusaha untuk mencegah dari perkara-perkara yang akan membatalkan atau merusak puasanya. Ketika seseorang mampu menahan diri, berarti tingkat pengendaliannya tinggi. Ketika seseorang mampu mencegah dari perkara-perkara yang akan membatalkan atau merusak puasanya Berarti kontrol dirinya sangat kuat Nah inilah sebenarnya hikmah Dengan berpuasa Kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri kita Sehingga kita tidak terpancing Untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan Yang dilarang Seperti Ar, apa, perbuatan Rafaf, perbuatan Disebutkan dalam hadis Falayarfuth walayaskhob Tidak boleh mengeluarkan Kata-kata umpatan, sumpah serapa, Celak-mencelak Kata-kata yang Kotor, corok dan Kata-kata yang akan menjadikan Orang ya, Diteriaki, dengan menghardik Dengan intonasi nada Tinggi, misalnya yang itu merupakan bentuk luapan kemarahan yang semua itu adalah perkara-perkara yang dicegah atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Maka sebulan penuh selama Ramadan kita dilatih untuk bisa mengendalikan keadaan diri. Bila Manusia masing-masing bisa mengendalikan dirinya Maka dalam tingkat majemuk, dalam tingkat kumpulan orang per orang, kumpulan masyarakat Ini pun akan menjadi sesuatu yang baik Seseorang tidak akan bisa kadang larut oleh situasi, oleh suasana Ketika ia berada di dalam ya, Di dalam masa ya, Di dalam sekumpulan orang Kondisi-kondisi yang semacam itu ya, Bila ya, Seseorang tengah berpuasa Ia akan bisa mengendalikan situasi ya, Yang akan menjadikan situasi bertambah buruk ya. Jadi Jadi satu daripada hikmah Kita menunaikan puasa di bulan Ramadan ini Adalah Melatih kemampuan diri kita Untuk senantiasa bisa mengendalikan diri Kontrol diri Nah inilah yang Perlu Untuk Kita lakukan Maka kalau kita lihat lagi aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan, itu aktivitas-aktivitas yang menundukkan kepada hawa nafsu yang buruk. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, itu akan melembutkan hati. Dengan kita banyak berpikir, akan semakin banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin tanabbah. Artinya, perhatian kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilarang untuk dijauhi, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berpuasa sebenarnya, kita sebagai seorang muslim, terus menerus dilatih untuk bisa mengendalikan diri kita. Kalimatnya sungguh tegas, apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, فَإِنْ سَابْبَهُ أَحَدُونَ أَوْ قَوْتَ لَهُ فَالْيَقُلْ إِنِّي سَاِمُ Apabila orang lain mencela terhadap ya, diri kita yang sedang berpuasa, atau bahkan Ya, menantang untuk bertarung, berkelahi, bertengkar Maka ucapkan kata Nabi SAW Ini sawaimun, saya sedang, sungguh saya ini sedang berpuasa ya. Dengan demikian Maka Suasana-suasana ya, yang tidak nyaman Suasana-suasana yang akan menjadikan Lebih buruk, lebih jelek Itu akan terhindari Ketika seseorang yang tengah emosi kemudian tidak mendapatkan lawan untuk ya, emosinya tersebut Dengan kata lain, orang yang marah kemudian bertepuk sebelah tangan Marahnya tidak tersirami oleh bahan bakar yang menjadikan kemarahannya semakin meledak Nah inilah keadaan orang yang berpuasa ia benar-benar bisa mengendalikan dirinya. Ia benar-benar bisa untuk bersikap ya, meredam terhadap segala sesuatu yang akan menimbulkan situasi yang lebih buruk. Banyak hadis-hadis yang lain yang menjadikan kita di dalam berpuasa ini ya, untuk senantiasa berupaya menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya misalnya Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam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 Manakala ya, pada diri manusia, manakala orang tersebut atau mereka ajalu ajalu al-fitr menyegerakan berbuka puasa. Apa yang dimaksud salah satu bentuk kebaikan orang yang menyegerakan berbuka puasa? Salah satu bentuk kebaikan seseorang yang menyegerakan berbuka puasa adalah ketundukan dia, kepatuhan dia, kecintaan dia, semangat dia untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tunduk, patuh, itu artinya orang yang tingkat pengendalian dirinya tinggi karena ia mampu mengendalikan dirinya untuk tunduk patuh mencintai kepada apa yang dituntunkan oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa yang dituntunkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyegerakan berbuka ini adalah bentuk ketundukan bentuk kepatuhan Terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Jadi Tidak semata dalam hal meredam amarah Seseorang berpuasa itu Mengendalikan dirinya dalam meredam amarah Tetapi menundukkan dirinya untuk patuh kepada Apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Itu pun merupakan bentuk tingkat pengendalian diri yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena pada diri orang yang terdapat pada dirinya Al-Kibar, kesombongan, ia tidak akan bisa untuk mengendalikan dirinya. Sifat sombong yang ada pada diri seseorang yang akan menjadikan dirinya tidak mampu mengendalikan dirinya. Kesombongan itu akan menjadikan Diri seseorang tidak mampu mengendalikan diri. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, Al-Qibru batarul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW melakukan satu amalan. Nabi s.a.w. melakukan satu takrir. Setuju atas perbuatan sahabat. Maka bagi orang-orang yang beriman, Ia harus mampu untuk menundukkan dirinya, Menaati apa yang dilakukan, Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Ketika seseorang mampu menundukkan, Dirinya di hadapan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ia berarti mampu untuk mengendalikan dirinya tidak bersikap kibir. Tidak bersikap sombong. Maka, seseorang yang berupaya untuk senantiasa mengendalikan diri, ia akan menjauhi sikap-sikap sombong dalam hal ini adalah menolak al-hak. Menolak kebenaran Yang berasal dari Nabi Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa'ala'alihi wa'ala'alihi wa'ala'ala Itulah diantara beberapa Contoh bagaimana Di dalam berpuasa ini Kita senantiasa Setiap hari Dari mulai terbit fajar Sampai tenggelamnya matahari Senantiasa hikmah kita menunaikan puasa, kita dilatih untuk ya, untuk senantiasa tunduk patuh kepada apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan kita manusia memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus dikendalikan dan diantaranya adalah melalui puasa. Hikmah berpuasa adalah mengendalikan apa yang ada pada diri kita, nafsu-nafsu yang jelek, nafsu-nafsu yang buruk, sehingga tidak muncul, sehingga tidak berbentuk dalam bentuk tindakan perbuatan atau perkataan sehingga orang yang berpuasa tutur katanya, tindak tanduknya, perilakunya akan senantiasa segaris dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.